baik kalau kita berbicara dengan seseorang hendaknya, berbicara dengan mumbasitun ileyhi wajhuka engkau berbicara dalam keadaan wajahmu imbisatu cerah, ceria jangan tampak ada duka, tampak kesusahan biarpun segudang duka menimbun kebahagiaan kita, Ini ada kebahagiaan sebetulnya ya. jadi kita perlu pasalnya kita menahan dulu, karena setiap inna ma'al usri yusra kalau pengen gak susah nanti nunggu di surga syurga ya, nah? pengen gak susah nanti di surga kalau selagi di dunia ya susah yang punya duit itu tambah susah lagi punya rumah semakin gede tambah susah harus ada satpamnya tiga, bingung gak? ada satpam tiga, bingung lagi pasang CCTV karena memang ya, begitu lah semakin gede, walaupun duitnya banyak wah bingung, deg-degan, uh, ada banyak itu dunia, kalau kita di surga nanti, amin ya tidak ya, ada susah lagi, kalau di dunia memang begitu maka kalau sudah begitu jangan sampai tampak wajahmu itu adalah susah terus tampakkan keceriaan di saat engkau berbincang dengan sahabatmu bahkan itu adalah termasuk sedekah dikatakan Nabi, sedekah adalah bi antalko ahoka bi menemui saudaramu dengan wajah ceria, itu adalah termasuk sedekah Taba sumuqa li wajhi ahaiqa suatakotun engkau bisa senyum di wajah sahabatmu adalah sedekah mohon maaf, surat senyum ada batasan-batasan tertentu tentunya pria dengan pria, pria dengan wanita yang wajar bukan senyum mesum itu s.a.w.t ada laki ini jangan sampai dibuka lebar, ini ada batasan-batasannya seorang wanita berbicara dengan kaum pria biasa saja wajar tanpa menambahkan duka Kalaupun senyum, senyum wajar, senyumnya orang yang normal bukan senyum cengar cengirnya syaitan itu, karena jengar-jengar syaitan kan senyum mesum itu tidak perlu seperti itu, anda seorang wanita harus punya kehormatan, punya kemuliaan, baik takut saja salah, salah Kita ketemu dengan temannya wajah ceria, oh kalau ketemu lawan jenis cerianya ketemu suaminya, ketemu apa, -apa bapaknya cemberut kalau ketemu orang lain ceria, lain orang lain siapa? na'udhu billah urusan syahwat, bukan begitu jadi kepada orang normal, tanpa sahwat, non-sahwat, enggak ada sahwat, jadi ya wajar dengan saudara, kerabat, anak-saudara mumbasitun ilaihi wajhuk wajahmu yang ceria